bareng teman-temanku Lagista ya dan juga teman-teman dari AR Ada Admedia seluruh kerabat kerja pendukung yang hadir luar biasa Angga M production terima kasih Hola!